Pak Indra, silahkan. y a s i a n g Bu. Nah, saya pikir itu langkah tepat, Bu, ya. Pemda, khususnya,、uh, mengatur untuk、uh, pertanian dalam hal ini tebak kok. Memang supaya harganya tidak a n j l o k Nah, sebabkan sebetulnya kalau menurut saya itu pemerintah ini kurang peka, Bu.、Uh, Presiden kemarin kan sudah ngomong bahwa sekarang masa berakhirnya、uh, apa, era pangan murah. nah Berarti kan dalam hal ini kan ke depan itu sebetulnya pertanian itu sangat diperlukan d a a l Mungkin m pemerintah itu perlu membentuk satu komite yang m e n g h i t u n g a Misalnya kalau p e t a n i katakan pas dia panen raya, dia ambil sama pemerintah Bulog itu lebih ditekatkan bu Sehingga、uh, dengan demikian orang itu mau bertani itu menjadi bersemangat Bukan hanya begitu nanti dia udah panen, dibiarkan begini Akhirnya dibangke jadi sampah y a enggak ya keambil, saya rasa gitu bu masih bu. Terima kasih Pak Indra. Tausi yang Pak Adi komentar anda Pak. Ya saya setuju pemerintah、uh, Madura ya mau i n t e r v e n s i harga jangan sampai rendah sekali karena、uh, melimpah ya di sana ya.、Eh, ini saya setuju karena ya sudah、uh, seharusnya ya, seperti itu ya tidak negara tidak autopilot seperti sekarang ini ya tidak ada yang mengatur tidak ada yang マキタムバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイ i ンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイアンバイ